ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يائه الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya'iha al-Nas uttaku Rabbakum al-Ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaham Wa batha minhuma rijalan kathiraan wa nisaaan Wa attaquu Allah al-Ladhi tasa'aluna bihi wal-Arham Inna Allah kana alaykum raqeiba Ya'iha al-Ladhiina amalu attaquu Allah wa kuulu qawlaan salida lakum a'amalakum وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat dan pendengar radio raja hafizhanillah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu Marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat dan pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali mampu melangkahkan kaki kita guna menghadiri sebuah majlis yang membahas Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Guna mengerjakan sebuah ibadah Yang memiliki segudang keutamaan Dan diantara keutamaannya Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah hadis Yang disahikan oleh syalbani dalam sahih Targhib wa tarhib yang dikeluarkan Imam Tabrani Nabi SAW bersabda Man qada ilal masjid La yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimah kanalahu ka ajri hajinta man hajatuh Nabi SAW bersabda Berang siapa yang keluar menuju masjid dari masjid-masjid Allah Swt menuju sebuah masjid tidak ada niat tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengajarkan kebaikan-kebaikan tersebut maka apa janji Allah jamaah sekalian? Nabi saw bersabda, 'Kanalahu ka'ajriha jintaman hajatuh'. Maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan manasik haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Jadi apabila kita menghadiri majlis ini dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk mengajarkan kedua hal tersebut maka insyaallah taala kita akan mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan manasik haji dengan haji yang sempurna dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan manasik haji adalah apa pahalanya jemaah sekalian ya? Nabi saw bersabda, Wahajul mabrur leisalahu jazawn ilal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah subhanahu taala, tidak ada balasan yang layak untuk orang yang mengerjakannya kecuali surga. Kecuali surga itulah satu-satunya balasan yang layak diberikan kepada orang yang mengerjakan haji yang mabrur. Oleh karena itu wa Ibadah yang kita kerjakan pada saat ini Merupakan Salah satu ibadah yang terbaik Dan merupakan pintu gerbang Menuju ibadah-ibadah yang lain Oleh karena itu ketika Allah memberikan Taufik dan hidayahnya kepada kita Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Dan memujinya Atas seluruh Limpahan nikmat dan karunia Yang Allah berikan kepada kita Selawat dan salam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 membahas dua faedah terakhir dari surat al-Baqarah ayat ke-25. Dan sekali lagi yang tersisa di hadapan kita hanya dua faedah yang terakhir. Karena pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang makna firman Allah Qalu hadzal ladzi razaqna min qablu wa utubihi Ketika penduduk surga diberikan buah-buahan yang berasal dari surga setiap kali mereka mendapatkan buah-buahan tersebut mereka mengatakan ini adalah buah-buahan yang baru saja kami dapatkan yang kami dapatkan pada waktu yang lalu, pada waktu yang sebelumnya lalu dijawab wa'utubihi mutasyabihah yang diberikan kepada mereka adalah buah-buahan yang serupa namun memiliki rasa atau cita rasa yang berbeda dan kita sudah menjelaskan para ulama tafsir memiliki dua pentafsiran tafsir yang pertama maksud dari min qablu" ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kepada kami pada waktu yang sebelumnya, maksud sebelumnya di sini adalah ketika di dunia. Dan pentafsiran yang kedua, sebelumnya dalam ayat ini maksudnya pada waktu yang lalu, namun tetap berada atau namun pada saat mereka berada di surga. Dan Allahul Taala alam tafsir yang kedua ini lebih. Uh, lebih uh, tepat. Kenapa? Karena Allah berfirman, Wa utubihi mutashabihah. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Dan kita ketahui bersama, buah-buahan di dunia tidak ada satupun yang menyerupai buah-buahan yang ada di surga, kecuali nama saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin bin Abbas. Dia Abbas sekarang laisa fid dunya mimma fil akhirah illa asma tidak ada satu pun hal yang ada di dunia yang serupa dengan hal-hal yang ada di akhirat kecuali namanya saja kecuali dalam masalah penamaan agar lebih memudahkan kita untuk uh, berambisi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa dan dalam ayat ini mereka mengatakan bahwa warnanya serupa oleh karena itu Allah taala alam yang lebih tepat adalah pentafsiran yang yang kedua dan banyak argumentasi yang lain di antara argumentasi yang lain adalah tidak setiap penduduk surga mengkonsumsi buah-buahan di di dunia ya tidak tidak setiap namun teks ayat ini mengatakan kulama ruzikumin hamin tamaratin qaluhadalladi ruzikumin qabul setiap mereka diberikan buah-buahan mereka selalu mengatakan ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami pada waktu ya yang, yang sebelumnya wa utubihi mutasyabiha padahal yang diberikan kepada mereka hanya atau buah-buahan yang serupa saja namun tidak tidak sama jadi Ibnu Qayyim membahas bahwa tidak setiap penduduk surga itu menikmati buah-buahan ketika di di dunia Oh, namun pada uh, Ayat ini mengatakan Setiap mereka diberikan buah-buahan Mereka mengatakan Ini seperti yang kami dapatkan sebelumnya Oleh karena itu Taala alam uh, Tafsir yang lebih tepat Dalam ayat ini adalah Tafsir yang kedua Selanjutnya rahiman, Kita sudah membahas Makna firman Allah Walahum fiha azwajun mutahara dan bagi mereka di surga kelak pasangan-pasangan yang disucikan pasangan-pasangan yang di, disucikan Wa wa'azwajun itu adalah kata benda jamak untuk tiga orang atau lebih dan kata benda tunggalnya adalah zaujun dan arti zaujun adalah pasangan baik Suami atau istri. Jadi apabila kita ingin mengatakan suami saya, kita bisa mengatakan zauji. Apabila kita ingin mengatakan istri saya, kita pun juga bisa mengatakan zauji. Loh, bagaimana dengan zaujati, zaujatun, zaujatun pun juga baku. Namun bahasa yang lebih baku adalah zauj karena zauj ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk wanita. Dan ini lebih baku daripada zaujatun untuk istri. Kenapa? Karena zauj, zaujun adalah bahasa Quraisy. Bahasa yang paling pasif pada saat itu. Wallahu taala alim. Dan kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud disucikan di sini disucikan dari seluruh aib. Baik aib yang berkaitan dengan fisik Maupun aib yang berkaitan dengan akhlak, karakter, budi, puker, pekerti dan lain sebagainya Sebagaimana yang sudah kita bahas tafsir Adi uh, Mujahid, Ibnu Abbas dan lain sebagainya Dan redaksi ini jamaah sekalian Apabila kita melihatnya dengan kacamata ilmu usul fikih dan ilmu tafsir Maka ini adalah redaksi yang mutlak Karena Allah tidak menyebutkan Dari hal apa mereka disucikan Allah tidak menyebutkan dari hal apa mereka disucikan Kalau tidak disebutkan Maka ini menunjukkan bahwa hukum itu mutlak atau umum Dari seluruh aib Baik yang berkaitan dengan fisik Dan yang berkaitan dengan Karakter, akhlak Budi pekerti, sikap Dan lain sebagainya Dan kita sudah bicara panjang lebar tentang masalah ini Saya rasa uh, Tidak perlu kita uh, Kembali mengulanginya Dengan ritme yang sama Jadi saya hanya menyebutkan kesimpulan Dari apa yang uh, saya bahas Pada pertemuan yang Yang lalu Selanjutnya aja masyarakat Rahimanillah wa'ayakum Selanjutnya Allah berfirman Wahum fiha Khalidun dan mereka berada di surga Kekal selama-lamanya Dari redaksi yang mulia ini Dari penutupan ayat yang mulia ini Ulama memberikan sebuah kesimpulan Bahawa kenikmatan di surga Kekal abadi Kenikmatan di surga dan kehidupan di surga Bersifat kekal abadi selama-lamanya, karena Allah berfirman wa hum fiha khalidun dan mereka hidup di surga kekal selama-lamanya. Dan ini hanya salah satu dalil dari dalil-dalil yang cukup banyak yang berbicara tentang kekekalan kehidupan di surga. Di antara dalil yang lain adalah ijma para sahabat. Bahwa seluruh para sahabat telah bersepakat, telah berijma, telah berkonsensus bahwa kehidupan di surga bersifat kekal. Oleh karena itu, orang yang pertama kali mengatakan kehidupan di surga itu tidak kekal adalah siapa? Siapa jamal sekalian? Iya, Asa. Jaham bin Safwan. Pendiri sekte Jahmiyah. oleh karena itu jamaah syahrahimani lahwa yakum ulama mengatakan tidak ada satupun orang sebelum jaham bin Safwan yang mengatakan apa yang dia katakan justru sebaliknya seluruh para sahabat mengatakan bahwa kehidupan di surga kekal selama lamanya bisa dipahami jamaah syahrahimani lahwa yakum ya Selanjutnya jam asyrafimani lah wa yakum. Ulama menjelaskan sebagaimana yang diterangkan oleh Ibn Khafir dan tercantum dalam al-Misbah al-Munir bahwa penutup ayat ini wahum fiha khali adalah penutupan yang sangat tepat, penutupan yang sangat sangat tepat. Ibn Katsir mengatakan tama mussaadah. Kesempurnaan sebuah kebahagiaan. Jadi ketika Allah menutup ayat ini dengan wa hum fiha khalidun, ini adalah penutupan yang sangat tepat. Dan ini tidak mengherankan karena Al-Qur'an adalah firman Allah. Sebaik-baik perkataan Wa khairul hadith kitabullah Nabi s.a.w. bersabda dan sebaik-baik perkataan adalah Firman Allah Oleh karena itu tidak heran Ketika para ulama mengatakan Bahwa Ketika Allah s.w.t. menutup Wahum fiha khalidun Ini merupakan penutupan yang amat sangat tepat Kenapa jama'askan rahimanillah wa'iyakun Karena penutupan ini membuat kenikmatan para penghuni surga menjadi sempurna Sekali lagi Penutupan yang Allah berikan dalam ayat ini Ini membuat kenikmatan ke Kebahagiaan Penduduk surga menjadi sempurna Menjadi sempurna Mengapa demikian? karena seindah apapun suasana yang sedang dirasakan oleh seseorang, senikmat apapun perhiasan dunia yang sedang dia nikmati ia akan tetap merasakan kegalauan ia akan merasakan kesedihan dan ia akan merasakan rasa resah apabila ia mengingat bahwa kenikmatan yang sedang dia rasakan itu hanya bersifat sementara Apabila ia mengingat bahwa suatu waktu nanti Ia akan berpisah dari segala bentuk perhiasan dunia Jadi apabila seseorang mengingat Bahwa ia akan berpisah dengan dunia ini dengan seluruh fasilitas fasilitas dunia, dia akan dia akan sedih. Walaupun dia sedang merasakan sebuah kenikmatan, walaupun dia sedang berada di sebuah fasilitas fasilitas dunia, namun ketika dia mengingat, dia berpikir, iya ya saya di sini paling hanya dua bulan lagi. Maka seenak apapun fasilitasnya, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan batin yang sempurna. Oleh karena itu, seorang penyair mengatakan, Huwal mautu. Laisa kal mauti nah mautu syai'un. Nagisul mautu dzalgina wal faqira. Dia adalah kematian. Laisa kal mautu syai'. Dan tidak ada yang serupa dengan kematian. Mengapa? karena kematian mampu menyedihkan orang kaya dan orang miskin jadi penyair mengatakan huwal maut dia adalah sebuah kematian mauti tidak ada yang serupa dengan kematian, kenapa? karena kematian mampu membuat sedih mampu membuat menangis mampu membuat gundah dan resah orang yang kaya dan orang yang miskin pada waktu yang sama. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum? Paham apa tidak? Saya akan memberikan contoh. Contoh ya, apabila ada seseorang yang menempati ranking 10 orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia lalu dia memasuki sebuah ruangan praktek seorang dokter spesialis lalu dokter itu mengatakan bahawa ia difonis mengidap penyakit kanker dengan stadium 4 coba gimana perasaannya sama sekalian tiba-tiba pak mohon sabar ya bapak positif kanker stadiumnya sudah stadium 4 paling lambat secara medis bapak mampu bertahan selama 6 bulan ke depan jadi itu bunyi fonisnya umur dia secara medis secara medis sekali lagi paling paling panjang itu 6 bulan, 6 bulan lagi. Kira-kira gimana perasaannya jemaah sekalian? Ya? Apakah dia bisa menikmati kenyamanan mobil mewah yang mengantar dia pulang ke rumah dari rumah sakit internasional tersebut? Bisa apa tidak? Subhanallah. Mobilnya luar biasa. Nolnya ada sembilan jaman sekalian Bukan jutaan lagi, miliaran Bisa tidak dia menikmati kenyamanan mobil tersebut Bisa apa tidak pada malam tersebut Pada malam itu Pada malam pefonisan Ia tidur pulas menikmati empuknya kasur yang Dia beli dibeli senilai jutaan rupiah Bisa apa tidak jaman sekalian Tidak bisa Bisa apa tidak Ia merasakan dan menikmati Cita rasa Hidangan masakan Restoran berbintang Pada keesokan harinya ketika dia makan siang dengan kliennya Tidak bisa Kenapa? Karena pada malam Pada malam yang lalu Pada tadi malam dia baru di Dia akan berpisah Dengan seluruh fasilitas dunia Artinya kenikmatan yang dirasakan paling lambat itu 6 bulan lagi. Padahal bisa saja dia mati besok. Namun namanya manusia kan begitu ya. Kita berusaha menghindar terhadap pembahasan-pembahasan yang bersifat kematian. Padahal tidak ada yang menjamin dia masih hidup 2 hari yang akan datang. Namun terkadang atau seringnya kita lebih tersentuh dengan fonis-fonis seperti itu sekali lagi ketika seseorang difonis seperti itu dia hanya bisa merasakan mobil mewahnya paling lambat 6 bulan lagi dia hanya bisa merasakan rumah mewahnya paling lambat 6 bulan lagi dia hanya bisa merasakan kenikmatan hidangan-hidangan yang berkelas maksimal 6 bulan lagi maka dia tidak akan menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut, dia tidak akan menikmati perhiasan yang sedang dia dia alami atau dia rasakan. Bisa dipahami jemaah sekalian? Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa penutupan ayat ini sangat dan amat tepat dan memberikan ketenangan batin kepada penduduk-penduduk surga, kepada orang-orang yang berambisi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan kalian akan menikmati seluruh fasilitas surga secara kekal dan abadi. Jadi luar biasa, subhanallah. Cuk bagaimana betapa indahnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan betapa cerdasnya para ulama mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat Allah yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Mungkin sudah 20 kali kita baca ayat ini tapi kita tidak sampai kepada kesimpulan dan faedah emas yang diberikan oleh para ulama para ulama kita padahal sekali lagi redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup ayat ini walaupun singkat namun sarat makna dan sangat dalam kandungannya oleh karena itu jamaah syahrahimanya lahu ayyakum sekali lagi para ulama menjelaskan bahwa penutupan ayat ini Memberikan ketenangan batin Bagi setiap orang yang Membacanya Ketenangan batin bagi para penghuni surga Allah memberikan garansi Kepada calon-calon penghuni surga Orang yang mau Meluangkan waktunya Untuk berkompetisi mengharapkan surga Allah SWT Bahwa kalian Penduduk surga akan hidup Kekal abadi di surga Di surga kelak Inilah faedah yang diberikan dan dijelaskan oleh para ulama atau sebagian para ulama ketika membahas masalah ini dan ini adalah isyarat yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau mengatakan tamamus saadah kesempurnaan atau kebahagiaan yang sempurna bagi para penghuni surga Iya, bisa dipahami jamaah silahih manilah wa yakum. Ya, faedah yang terakhir, faedah ya terakhir dari tafsir surat al-baqarah ayat 25 puluh lima. yaitu faedah yang diberikan oleh seorang pakar fikih kontemporer dan ahli tafsir yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Beliau menjelaskan bahwa ayat yang mulia ini memberikan faedah kepada kita memberikan faedah kepada kita bahwa balasan untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mengerjakan amal dengan murni ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih besar dibanding apa yang mereka kerjakan di muka bumi. Apa yang mereka kerjakan ketika mereka menjalani kehidupan di di dunia bisa dipahami jamaah ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Yang ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Berupa kenikmatan-kenikmatan surgawi Itu lebih besar Dibanding Apa yang sudah kita kerjakan Apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini Jadi lebih besar dibanding banyaknya ruku yang kita lakukan Banyaknya jumlah sujud yang kita lakukan Banyaknya Tetesan air mata karena mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada banyaknya rupiah yang sudah kita keluarkan dalam rangka berinfak, dalam rangka bersedekah, dan dalam rangka berzakat. Ketika kita sudah layak menjadi muzaki, balasan yang Allah persiapkan. Lebih besar dibanding pengorbanan kita ketika mengerjakan manasik haji Lebih luar biasa dibanding pengorbanan kita ketika melakukan tawaf Ketika berlari-lari atau ketika melakukan sa'i Antara sofa dan marwah Ketika bertahan Berdiri di padang arafah dalam rangka melakukan wukuf di sana. Jadi seluruh amal ibadah kita kalau kita gabungkan itu tidak ada apa-apanya dibanding janji-janji Allah atau dibanding balasan-balasan yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman dan melakukan amal saleh. bisa dipahami zaman saya rahimah saya akan berikan contoh sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa secara umum umur umat beliau kurang lebih 60 tahun kan begitu ya ia ya, tidak sama sekalian, kurang lebih lah 60 sampai 70 tahun Coba bayangkan Apabila Ada seorang anak manusia Yang mengisi setiap detik Dari usianya tersebut Yang 60 tahun itu untuk bertakrup kepada Allah Maka itu tidak ada apa-apanya dibanding Balasan yang Allah janjikan di surga Kelak Jadi kalau ada seorang anak manusia Yang begitu Dia keluar dari rahim ibunya Langsung beribadah Ketika keluar itu bukan nangis Mengucapkan subhanallah Mengucapkan La ilaha illallah bertahlil Atau bertakbir allahu akbar Misalnya ada seperti itu Lalu setelah, setelah jadi setelah keluar langsung berzikir atau langsung sujud syukur. Alhamdulillah saya dilahirkan ke dunia ini dengan dengan selamat langsung sujud syukur, langsung melakukan ibadah. Terus dia lakukan, dia isi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari dalam bertakarut atau dalam rangka mendekatkan diri dan bertakarut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang seperti itu, ada apa tidak, Jemaah sekalian? Ya, gak mungkin ada. Kalau ada orang seperti itu, itu pun belum bisa menyamai balasan yang Allah persiapkan di segala kelak sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam yang sahihah. Jadi kalau ada orang seperti itu itu pun tidak bisa menyamai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan orang seperti itu tidak tidak ada. Coba kita berpikir jemaah sekalian wa yaum. Kira-kira berapa Tahun umur yang kita alokasikan Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contoh apabila kita berusia 60 tahun Maka Kita pukul rata saja Anggap kita balik itu 15 tahun Atau sebelum balik Kita biar lebih mudah pembagiannya Setiap hari itu kita tidur itu berapa jam Apabila kita mengikuti nasihat Pak Dokter, maka kita tidur setiap hari itu 8 jam misalnya. 6 jam di malam hari, 2 jam tidur siang, qailulah. Dan Nabi mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah karena setan itu tidak tidur siang. Jadi kita tidur tidur plus tidur siangnya itu 8 8 jam. Dan 8 jam itu sepertiga dari 24, 24 jam sepertiga hari. Jadi sepertiga hari kita sudah gunakan untuk tidur Berarti kalau umur kita 60 tahun Berarti sepertiga Dari usia kita Kita gunakan untuk tidur Berarti berapa tahun kita tidur jaman sekalian Hah? Subhanallah 20 tahun Gak terasa ya jaman sekalian ya. Ternyata sudah 20 tahun kita tidur Jadi 20 tahun baru dipakai untuk tidur Itu pun kan sering lupanya untuk membaca doa dan bertikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa jadi tidur kita itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru dipakai buat tidur. Jadi sudah berkurang berapa tuh? Jadi sehingga 40 tahun kesempatan kita untuk beribadah. Jadi dari 60 tahun ternyata setelah dikurangi tidur usia kita hanya tersisa 40 tahun. 40 tahun Lalu kita potong usia balik Kira-kira balik itu berapa tahun? Anggap saja 15 tahun 15 15 tahun Berarti Kesempatannya berkurang menjadi berapa tahun? Eh? Siapa? Siapa yang matematikanya jago? 40 dikurang 15 menjadi 25 tahun, benar ya? 25, uh, 25 uh, tahun. Coba bayangkan ya mas Nalan, setelah dikurang balik berarti kesempatan kita untuk beribadah hanya 25 tahun. Ada di antara atom yang mengalokasikan 25 tahun itu untuk beribadah? kan tidak ya itu belum dikurangi ngobrolnya, dikurangi maksiatnya, dikurangi rekreasinya, olahraganya, macetnya kalau Jabodetabek, jemaat sekalian, cuma macetnya saja itu orang mengatakan empat jam pulang pergi itu macet. Jadi 4 jam itu kalau 24 jam seper berapa? Apa? Seper 6 ya, seper 6. Itu dihabiskan dengan di jalan dengan kemacetan. Syukur-syukur kalau dengar radio. Yang menjelaskan uh, tentang ilmu-ilmu agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian luar biasa. Jadi anggaplah kita mengalokasikan 25 tahun janji yang Allah berikan kepada kita adalah surga yang kenikmatannya bisa kita nikmati selama-lamanya atau tahu tidak kalau misalnya kita 60 tahun beribadah jadi kalau ada contoh yang 60 tahun beribadah waktunya tidak pernah bermaksiat, tidak pernah lalai dihabiskan untuk beribadah kalau Allah mau adil dengan kita Maka kita masuk surga itu hanya berapa lama aja mas kalian? Hari di akhirat itu berapa? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah berfirman dalam surat, surat Al Ma'arij, Takrujul malaika tuaruhu ilehi fi yauminka namik daruhu khomsina alfasana. Dan seluruh para malaikat dan malaikat Jibril naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari. Pulang menjalankan hari tersebut adalah hari perhitungan di hari kiamat di akhirat kelak yang satu hari itu serupa senilai 50 ribu tahun di di dunia. Jadi kalau kita menghabiskan 60 tahun menghabiskan setiap detik setiap menit setiap jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberikan Ganjaran dengan adil Sesuai dengan Ibadah yang kita kerjakan Kita hanya berada di surga Selama 1,7 menit 1,7 menit Subhanallah Padahal itu sudah menghabiskan Seluruh yang kita punyai Selama 60 tahun Namun karena Satu hari di Akhirat telah 50,000 tahun Lamanya di dunia Maka apabila kita menghabiskan Waktu 60 tahun Seluruhnya bayangkan Begitu brojol, begitu lahir Langsung bertasbih, langsung sujud syukur Dan Di akhir ucapan Dia la ilaha illallah Itu saja Berada di surganya berapa? 1,7 menit Dapat apa setakat kamu setuju punnya zaman Syarh Imanila? Oleh karena itu benarlah ketika Nabi saw bersabda dalam hadis sah Imam Bukhari dan lain sebagainya. Lain Yudhila ahadan amalul jannah tidak ada seorang pun atau amal setiap orang tidak memasukkan orang tersebut di di surga. Atau dalam riwayat lain, landia dohula akadumul jannah tapi amali. Seseorang itu tidak mendapatkan surga dan kenikmatan surga dengan dengan amalnya. Walaaan saya Rasulullah. Apakah begitu juga dengan Engkau, Wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, walaaana, illa aniyatagum maninilahu bi fablin warahmah. Begitu juga dengan saya kata Nabi Sallam. Namun Allah menawangi saya dengan keutamaan dan rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala Maksud dari hadis ini sebagaimana dijelaskan para ulama Bahwa amal kita bukan harga Kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di surga Amal kita bukan iwat Bukan pengganti Kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di di surga Kenapa? Karena kalau Kenikmatan surga senilai Seharga amal ibadah kita kita mungkin hanya menikmati beberapa detik saja di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding sama sekali jemaah. Sekalian rahimanillah wa iyakum. Oleh karena itu makna bi dalam sebagian riwayat itu maksudnya baul iwaq. Amal itu sebagai pengganti, sebagai harga, sebagai nilai dari kenikmatan surga yang kita akan dapatkan. Itu tidak mungkin karena amal kita tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan surga yang Allah siapkan untuk kita jamakum rahimanillah wa iyakum dan ilustrasinya seperti apa ya saya katakan di atas kalau ada seseorang menghabiskan 60 tahun tidak pernah mengerjakan maksiat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kayak malaikat la ya'sunallaha ma amaruh wa yaf'aluna jadi kalau ada manusia seperti malaikat itu saja kalau Allah ganjar sesuai dengan keadilan sesuai dengan nilai ibadahnya itu 60 tahun itu hanya 1,7 menit di di akhirat kelak oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum marilah kita memahami masalah ini sehingga kita termotivasi untuk beribadah beribadah dan beramal dan saya rasa sudah masuk waktu isya ya sudah masuk waktu isya dan kita akan lanjutkan setelah kita menunaikan salat isya berjamaah Aku lukha lihada wa astaghfirullah walaikum wa nisai al-muslimin. Baiklah para penonton roja dimanapun anda berada Demikian telah sama-sama kita simak Sebuah kajian langsung dari Masjid Al-Barqah Di kampung tengah Bogor Cilengsi bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafizullah Ta'ala InsyaAllah setelah sholat isya kita bisa Mengikuti kembali kajian di atas Untuk selanjutnya kami akan putarkan Ke ruang dengan anda lantunan adhan untuk sholat isya Wilayah Jakarta dan sekitarnya Dari studio kami sampaikan selamat menunaikan Sholat isya berjamaah Dan untuk selanjutnya kami putarkan dan juga murataw dari Juz Amma Bersama Ustaz Abu Usamah Hafizullahullah Ta'ala Dari studio kami sampaikan Selamat menyimak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashadu ala ilaha illallah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 صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه أخرجه مسلم في صحيحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلاموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الففر نباته ثم يهيج فتراه مسفرة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 Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu Hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu Serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering Dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur Dan di akhirat nanti ada azab yang keras Dan ampun Bukan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Radio Roja 756 kHz. Lizzakirinah walzakiroh. Idaatul Qur'anil Karim. Radio Dawa Ahlusunnah wal Jamaah. Ah. Jama A'budillah min al shaytan ar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 إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الغبال سيرت وإذا العشار عبطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأسفل أي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس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 وذي قوة عند ذا العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت. وَإِذَا الْكواكبُ انتثرتْ وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا وَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسواك فعذلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما Yang memahamkan apa yang kamu lakukan. Inilah para orang yang beriman, dan inilah para orang yang berkhianat. Mereka akan menghadapinya pada hari kiamat, ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِلَّا الْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اتَّلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَنُوا هُمْ يَخْصِرُونَ أَلَا يَظُنُّونَ يَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا كَذَّبِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ يَوْمَ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلٌّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لَا بَل رَأَيْنَا عَلَى طُغُوهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ قالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عين تشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مست وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاده من تسنين عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مضوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيين وإذا رأوهم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 وينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ رَبُّهَا وَحُقَّاً يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا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 فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّنْ أن يَحُورًا بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا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 عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز وَقَالَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penengar ucah masih bersama dengan kami Di 756 AM Radio Dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan insya Allah sebentar lagi kami akan sambungkan anda Dengan kajian langsung Dari Masjid Al-Barqah di Kampung Tengah Cilengsi Bogor Bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafizullahullah Ta'ala Dengan mengkaji kitab Tafsir Mas Munir. Namun sebelum terhubungnya kami dengan Masjid Al Barka di Kampung Tengah Cilungsi Bogor, kami sampaikan beberapa informasi kajian yang bisa anda ikuti di besok hari, di hari Ahad di 15 Rabi Utsani di 1432 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2011 Masehi. Insya Allah di jam 9 sampai dengan selesai bagi anda yang berada di sekitar Depok bisa mengikuti kajian di Masjid Agung Baytul Kamal. Kompleks Balai Kota Depok bersama dengan Ustaz Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala Dengan bedah buku seri kedua yaitu Akidah Salaf Ahlus Sunnah Wal Jamaah Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi 021-9652-5847 Atau 0812 0812-1352-832 dan bagi anda yang berada di wilayah Bekasi Barat Di Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi Di Kota Baru Bekasi Barat Bekasi Dengan keluar di Tol Bintara Dekat Stasiun Cakung, Jakarta Timur Anda juga bisa mengikuti kajian di besok hari Bersama Ustadz Ali Subana Hafizullah Ta'ala Dengan mengambil tema kajian Dauroh Pendalaman Tilawah Al-Quran Dan Adab Imam Dalam Solat bagi Anda yang juga berada di wilayah Jakarta Pusat, Anda bisa mengikuti kajian di Masjid Baitul Karim di Jalan Kebon Kacang 14, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bersama Ustaz Mahfud Umri, dan dimulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Bagi anda juga yang berada di wilayah Ciputat, anda bisa mengikuti kajian di Masjid Ruhama Cirende Ciputat, Jalan Tarumanegara 69 di samping kampus baru UIN Ciputat bersama dengan Ustaz Sulam Mustareza Hafidullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab At-Tauhid. Kalangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaimini -Sulaimin, As Korawi Untuk selanjutnya juga Anda bisa menghubungi informasi Di 021 89 Sekali lagi 021 896 dan juga kami ingatkan Anda untuk Anda yang berminat untuk mendalami ilmu Al-Quran, bahasa Arab, atau ulung syariah. Anda bisa mengikuti sebuah program tahusus di Sekretariat Tahusus di Jalan Pahlawan Komplek Masjid Al-Barqah Radio Roja 756 AM di Kampung Tengah Cilungsi dengan tenaga pendidik Ustad Abu Yahya Badru Salam, Hafizahullah Taala, Ustad Kunnaidi, Ustad Abu Qatadah, Ustad Nuzul dan Ustad Hamzah beserta ustad-ustad lain yang berkompeten di bidangnya. Anda bisa melakukan pendaftaran mulai tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan 29 April 2011 di kantor sekretariat tahasus. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor 021 6858 empat sekali lagi nol dua satu atau anda juga bisa menghubungi nol delapan satu baiklah Karena sudah terhubung kami dengan Masjid Al-Barqah Kampung Tengah Celungsi kami sampaikan ke ruang dengan anda lanjutan dari kajian tafsir Miss Bahul Munir bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafidullahullah Ta'ala dari studio kami sampaikan selamat menyimak jemaah sekalian rahimah para hadirin sekalian dan pendengar Radio Roja yang saya hormati dan saya muliakan kerana Allah SWT kita masih dalam pembahasan Faedah yang terakhir dari Ayat yang mulia ini Bahwa Balasan bagi orang-orang yang beriman Dan beramal saleh Itu lebih besar Lebih banyak Apabila dibandingkan Dengan apa yang mereka Sudah kerjakan ketika mereka Menjalani kehidupan di Di dunia Dan Kenapa? Karena sekali lagi, apa yang mereka didapat dapatkan di surga kelak itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan sebagian kenikmatan atau sebagian kecil kenikmatannya sudah kita sebutkan dalam ayat ini di, di atas. Di antaranya mendapatkan rumah di surga, lalu sungai-sungai yang berisi air yang jernih susu yang tidak pernah kadaluarsa komer yang sangat lezat rasanya dan madu yang murni yang sangat menggoda orang-orang yang meminumnya belum lagi buah-buahan yang ada di surga dan belum lagi Allah akan memberikan kita pasangan-pasangan di surga. Baik yang laki-laki maupun yang yang wanita. Dan kita akan dikumpulkan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keluarga kita apabila keluarga kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Dan kenikmatan yang seperti ini, apabila dibandingkan dengan kelemahan kita ketika beramal, kelalaian kita ketika mengerjakan sholat, kurangnya semangat ketika berpuasa, kikirnya ketika kita berinfak, bersedekah dan berzakat sama sekali tidak ada bandingannya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga Dengan amalnya Artinya amalnya bukan sebagai ganti Kenikmatan-kenikmatan surga Atau sebaliknya Kenikmatan-kenikmatan surga bukan sebagai ganti dari Amal ibadahnya Kenapa? Karena sekali lagi Apabila Allah bertindak adil amal ibadah kita tidak cukup untuk membeli surga oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia ini kita mendapatkan kenikmatan surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu wa inilah yang harus kita kita sadari bersama jadi jangankan kenikmatan surga kenikmatan di dunia saja itu tidak bisa dibayar dengan amal ibadah kita mungkin. Karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Jangankan yang muluk-muluk jemaah rahimanillah wa yakum. Sebuah satu kenikmatan saya sa saja. Saya akan berikan contoh, satu kenikmatan saja. Yang kita sepelekan selama ini. Yang kita nikmati Tanpa mengenal dimensi ruang dan waktu. Kita menikmati kenikmatan ini. Jadi kita merasakan kenikmatan ini dimanapun kita berada. Ketika kita berada di rumah, kita menikmati kenikmatan ini. Ketika kita berada di masjid, kita pun menikmatinya juga. Ketika kita berada di kantor, kita menikmati hal itu. Ketika kita sedang sholat, kita pun sambil menikmatinya. Ketika kita melakukan kegiatan duniawi kita melaku, kita menikmati nikmat tersebut dan ketika kita tidur pun kita tidak mungkin lepas dari nikmat nikmat itu nikmat yang saya maksud adalah nikmat oksigen ini adalah sebuah nikmat Allah yang sangat penting dalam kehidupan kita 5 menit saja kita tidak menikmati nikmat ini Maka kaum muslimin yang lain Akan bertakbir empat kali Untuk kita Akan bertakbir empat kali untuk kita Lalu kita ditaruh Di liang lahat yang sangat Sempit Artinya mati wa Beberapa waktu yang lalu Saya pernah menjenguk Salah seorang yang cukup dekat Dengan saya, sangat dekat dengan saya Ibunya itu Euh, mengidap penyakit yang cukup parah dan pada saat itu saya baru mengetahui bahwa jemaah asyrafimani lahuakum harga oksigen di salah satu rumah sakit di jabotabek itu 311 ribu per jam 311 ribu per per jam dan ventilatornya mesin dan selangnya untuk membantu oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita itu 450 ribu per jam, 450 ribu per jam. Jadi total biaya yang seharusnya kita keluarkan apabila Allah memberikan harga untuk oksigen itu perharinya itu 18.264.000 setiap hari, jamaah sekalian rohmanilah wa iyakum. Dan biaya oksigen per bulan kalau Allah memberikan tarif untuk kita Itu adalah 547.920.000 Bayangkan ya mas kalian Karena 18.264.000 dikali 30 hari Jadi biaya oksigen Yang kita butuhkan setiap bulan Itu setengah M Subhanallah ini adalah kenikmatan yang sangat dan amat sederhana. Yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Mungkin kalau ada orang yang ditanya kira-kira apa kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau pada hari ini. Mungkin dia tidak sebut kenikmatan ini. Saking dispelekan. Karena sadar maupun tidak sadar kita menikmatinya. Namun jamaah saya rahimahnya wa yakum Sebulan kalau Allah memberikan tarif untuk kita. Itu kurang lebih setengah m kita harus bayar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberikan kita gratis, gratis jamaah syahrahimani lalu ayakum Allah hanya memerintahkan satu saja tugas untuk kita yaitu firman Allah dalam surat Adzariyat ayat 56 mawakalakul jinna wal insa illa liyakbudun tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku untuk mengerjakan perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Jadi jangan kan bicara kenikmatan surgawi yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita yang tidak pernah kita dengarkan dengan telinga kita yang tidak pernah kita khayalkan malah ainun ro'adu waludunun sami'at walakatara alakolbi bashar kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam kaidiskusi aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat. Kenikmatan yang tidak mereka yang tidak pernah mereka dengarkan dan kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada jangkauan imajinasi dan daya khayal mereka. Jadi jangan kan bicara tentang masalah ini. Kenikmatan yang setiap detik bersama kita saja itu mungkin kita dan bahkan bisa dipastikan kita tidak bisa bayar dengan amal saleh kita. Oleh karena itu jamaah ⁄alaihi ⁄salat ⁄wasalam jangan buru-buru mengatakan Allah itu tidak adil. Karena kalau Allah adil dengan kita, justru kita yang sengsara. Karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan rahmat dan nikmat yang sungguh luar biasa kepada kita. Oleh karena itu, Jami'ah Salamulailah wa A'lam. Marilah kita memotivasi diri kita untuk berkompetisi, untuk berlomba-lomba mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah janjikan kepada kita bahwa kita apabila beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga itu dengan kekal abadi. Dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya Mas K. wa iyakum. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Huffatul jannatu bil makari wa huffatul nar bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Jadi jangan putus asa apabila di fase-fase pertama kita mendapatkan kesulitan. Itu hanya fase pertama jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Fase berikutnya kita akan mendapatkan kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah. Karena sekali lagi, memang fase awal itu sulit. Karena sekali lagi Nabi mengatakan, "Huffatul jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak tidak menyenangkan. "Wa hufatul naru bil bisyahawat." Dan sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dan sesuai dengan syahwat kita. Jadi cocok dan sesuai dengan dengan syahwat kita. Jadi gak usah pusing-pusing kalau ingin masuk neraka. Tinggal mengikuti kemauan syahwat kita. Pasti sampai pada tujuannya. Itu diadab di api, di api neraka. Kecuali apabila Allah memberikan rahmatnya dan mengampuni diri diri dia dan dosanya bukan dosa yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Oleh karena itu marilah di akhir uh, faedah yang kita kemukakan dalam ayat ini uh, kita mengevaluasi niat kita. Marilah kita mengevaluasi semangat kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa yang Allah berikan kepada kita apabila kita mau memenuhi dua syarat dalam ayat ini yaitu beriman dengan iman yang benar iman yang sahih iman atau akidah yang diyakini oleh rasulullah saw dan para sahabat nabi saw dan beramal saleh yaitu mengikuti sunnah nabi saw sambil menjaga keikhlasan hati kita niat kita kepada allah subhanahu wa taala dan mari kita mencontoh bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semangat dalam mewujudkan cita-cita mereka masuk surga Allah Subhanahu wa Saya akan berikan contoh. Apa yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dalam sebuah riwayat yang diriatkan oleh Imam Muslim. Rabi'ah mengatakan, "Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam" Aku pernah bermalam Dengan Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam Faataituhu biwadu'ihi Wahajatih Lalu aku melayani beliau Aku membawakan Air wuduknya Dan aku mempersiapkan Segala kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam Faqalali Fakalali Lalu Robi'ah bertanya kepada aku Sal Mintalah sesuatu Kepadaku Jadi Robi'ah ditawari oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sal, mintalah sesuatu Kepadaku kepada Jama'ah sekarang rahimah ni Kira-kira kalau Jama'ah itu Robi'ah Apa yang diminta Ini Nabi yang menawarkannya Kalau Nabi berdoa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira apa yang kita minta apa jamaskar rahimanillah wa ayakum ya rasulullah SPP anak belum dibayar ya rasulullah susu belum kebeli yang belum nikah minta jodoh dan lain sebagainya kan begitu jamaskar rahimanillah wa ayakum Namun itu tidak diminta oleh Rabi'ah. Bukan karena tidak boleh. Itu sangat disyariatkan. Namun beliau memiliki cita-cita yang amat tinggi. Beliau berkata, "Faqultu as'aluka murafaqata ka fil jannah." Permintaanku hanya satu hai Rasulullah aku meminta agar aku menemani diri engkau di surga subhanallah padahal robiah ini bukan orang kaya jemaah sekalian beda dengan kita minta pekerjaan mungkin kalau posisinya seperti itu kan begitu ya minta doa dan lain sebagainya robiah tidak walaupun sekali lagi minta pekerjaan itu halal Apabila bertawasul dengan doa orang ya, yang saleh, boleh-boleh saja. Tapi Rabi'ah ingin lebih dari itu. Beliau tahu bahwa dunia itu adalah kesenangan ya, yang semu. Dan kesuksesan seorang muslim ada di surga. Sebagaimana firman Allah, "Faman zughzih anin nar wa udkhilal jannata faqad faz." Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka dia telah beruntung dialah pemenangnya dialah orang yang sukses oleh karena itu Rabi'ah meminta surga kepada Nabi SAW bahkan lebih dari surga Rabi'ah meminta ditemani, menemani Rasulullah SAW di dalam surga lalu Nabi SAW kembali bertanya Awal goy rozali kata Nabi saw. Apalagi woi robi'ah, subhanallah. Ditantang oleh Nabi saw. Wahsalam. Kira kira kalau antum begitu gimana? Waduh. Mungkin kesempatan pertama terlewatkan. Tapi kita tidak boleh melewatkan kesempatannya yang kedua. Apa permintaan antum, jamaska rahimani wa yakum. Rabi'ah menjawab, "Wahzak, itu saja, wahai Nabi saw. Subhanallah, diberikan peluang besar-besar oleh Nabi. Nabi sudah buka pintu jama'ah syahrahimani lah wa niyakum. Nabi menawarkan, tapi Rabi'ah hanya menginginkan menemani Nabi saw di di surga." Subhanallah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ala nafsika bi kathrati sujud. Maka bantulah aku. Jadi aku akan berdoa, tapi bantu juga dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat-salat sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya masih rahimani lah Dialog yang singkat namun sarat makna yang menunjukkan bagaimana tingginya cita-cita para sahabat Nabi saw yang dalam hadis ini diwakili oleh Rabi'ah bin Kaab. Padahal beliau bukan orang kaya, namun begitu peluang itu terbuka lebar di hadapan dia melalui doa Nabi saw beliau tidak mengambil kesempatan itu, karena beliau sudah cukup puas. Apabila beliau dimasukkan ke dalam surga dan menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jamaah syukur rahimaniyalah wa yakum. Pola pikir seperti ini yang kita butuhkan, khususnya pada zaman yang penuh fitnah, khususnya pada zaman di mana banyak sekali umat Islam terlena dan termabukkan dengan kehidupan dunia yang semu. Oleh karena itu, evaluasi kembali cita-cita kita dan semoga pembahasan ayat yang mulia ini. Kembali meluruskan Dan mengokohkan cita-cita kita Untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan yang cukup singkat ini Dan insya Allah pada kesempatan uh, Pekan depan kita akan membahas Ayat yang berikutnya Yaitu ayat ke-26 Dan sebelum saya tutup Saya akan menjelaskan kesimpulannya Bahwa pada kesempatan kali ini Kita membahas dua faedah terakhir Dalam ayat ini Faedah yang pertama Bahwa Keberadaan ahli jannah Penduduk surga di surga Adalah keberadaan yang bersifat kekal dan abadi Dan ini adalah Keyakinan yang disepakati dan bersumber Atau keyakinan yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW Yang didukung oleh banyak dalil Baik dari Al-Quran, Daran Sunnah, dan Ijma' para sahabat Dan selanjutnya Bahwa penutupan ayat ini itu memberikan ketenangan batin bagi orang-orang yang mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala dan penduduk-penduduk surga, kenapa? karena ketika seseorang itu yakin dia tidak akan dipisahkan dengan kenikmatan yang sedang dia alami maka ini akan memberikan ketenangan kenyamanan dan kebahagiaan secara sempurna sebagaimana yang sudah kita jelaskan di atas. Dan yang terakhir faedah yang terakhir bahwa jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum, kenikmatan surga, balasan yang Allah persiapkan untuk kita itu lebih besar, lebih banyak, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan amal ibadah kita yang sangat terbatas dan cukup pas-pasan. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan niat kita dan mengevaluasi tujuan hidup kita. Dan cita-cita kita, sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa bernostalgia di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan dan uh, mungkin ada 10 atau 15 menit ke depan kita gunakan untuk forum tanya-jawab. Barang siapa memiliki pertanyaan, memiliki uh, masukan, atau mungkin koreksi, bisa disampaikan dan kita bahas bersama-sama. Wallahu Baiklah para pendengar ujah manapun anda berada Telah sama-sama kita simak sebuah kajian langsung Dari Masjid Al-Barkah Kampung Tengah Bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafidullah Ta'ala Dengan mengkaji kitab Tafsir Misbahul Munir Untuk selanjutnya kami putarkan Ke ruang dengan anda beberapa jeda Dengan murotal berikut Sampai dengan ditayangkannya kajian kami Di malam hari ini Di kajian malam Dari studio kami sampaikan Selamat menyimak acara kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh قادم ولا قد يسرنا القران للذكر فهل من مذكير اقرا ما تنسى من القران وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجور